Insya Allah Abang duitnya banyak banget, Bang. Abang ini kerjanya apa sih, Bang? Penambang batu bara. kerjanya apa duitnya banyak banget? Gaji pemerintah, Pak. pemerintah di <laughs> mana sih, Bang? <laughs> Mudah-mudahan Abang dikasih berkah ya Amin. ini uang yang dibagi nanti kita bagi dua saya dengan pemusik Amin. ya biar rezekinya menjadi berkah ya biar bisa buat beli susu sama anak-anak musik dan buatrita biar tebel oleh-oleh dan beli berlian mata satu Hai dimana tadi Ho Gimana suara kamu Binuang? <SILENCIO> <SILENCIO> Suaranya apa? <Ba. SILENCIO> Dikit aja. Dikit aja. Aduh abang baik banget aku dikasih. Aduh. Aduh. Istrinya Adore. udah tahu kan. Sampaikan salam saya buat Biar rezekinya tambah banyak. Nah itu celono. Aduh. Abang suara aja di kita jaban. Dia maunya ngasih duit aja. Terima kasih, Abang. Dapat buat beli kebo. Buat beli ayam. Buat beli kambing. Buat beli anak-anak musik ini susu. Ola-ola dari Pinua. Terus apa lagi ya? Buat beli sepeda anak-anaknya masih kurang apa enggak ya? Santai. Anaknya grupnya banyak, ada berapa orang ya sayang grupnya? 25. Sepedanya berarti 25. Masyaallah.